Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa industriar dimanapun anda berada Ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di studio Pada pagi hari ini kembali kita bisa ketemu lagi di sini, Tentunya di Mamah dan A Beraksi Apa kabar ibu-ibu? Baik Anak Sehat? Alhamdulillah Suami pada ikut gak? Gak nah, Ditinggal di rumah? Oh kerja, tapi sehat semua ya Bu ya? Alhamdulillah Ya, Pemirsa dan Ibu-Ibu yang hadir di studio di acara ini sering sekali banyak pertanyaan mengenai rumah tangga Dan salah satunya adalah bagaimana uh, menempatkan prioritas uh, dalam sebuah rumah tangga Antara apakah harus mendahulukan istri Apakah harus mendahulukan mertua atau mendahulukan ibu? Ini dari seorang e, suami. Kadang-kadang memang ada saatnya e, ketiganya membutuhkan e, e, suami atau suami kita dan mana yang harus didahulukan. Sering terjadi perselisihan karena masalah ini. Nah, pagi hari ini kita akan membahas khusus tema ini. Kita akan ikuti Tosya Mamah tentang antara ibu, istri, dan mertua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nasta na min sururi al-fusida wa min sayyiati a'malina may fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu Sharikala, la, la sharikalah wa anna Muhammadan abduhu wa Antara ibu istri dan mertua. Siapa yang harus kita urusin. Zaman sekarang. Begitu banyak orang yang salah kaprah. Jangan-jangan diri kita. Jangan-jangan tetangga kita. Jangan-jangan keluarga kita. Yang mana yang saya katakan salah kaprah. Ada istri yang marah. Kalau suaminya ngasih duit amak-emaknya. Ada seorang istri. Yang sengaja. Suaminya diputuskan hubungan kekeluargaan dengan ibu kandungnya Dengan saudara kandungnya Ada seorang suami yang lebih takut kepada istrinya daripada kepada ibunya Ada seorang suami lebih mencintai istrinya daripada ibu kandungnya Ada seorang suami yang lebih sayang kepada mertua daripada ibu kandungnya Apakah semua yang saya katakan benar dalam Islam semuanya salah Itu dilarang dalam Islam Bagaimana Islam mengajarkan kita sebagai orang-orang yang beragama Islam berbakti kepada orang tua kewajiban. Anda lihat surat Luqman 14. Wabasoinalillahinna biwalidayah <tuh> malatu ummu wahnan ala wahnin wapi solhu pi amaini anis kurli wali wali daiqailail masir Aku wasiatkan kepada segenap kalian manusia. Agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Khususnya kepada ibunya yang wahnan ala wahnin lemah. Di atas adalah kelemahan. Wapi soluhu pi amaini. menyusukan kalian selama dua tahun. Bersyukur kepada aku. Bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Anda bayangkan. Betapa mulianya seorang ibu sampai-sampai Allah letakkan bakti sama orang tua setelah kita bersyukur kepada Allah Anies Kurli wali wajikah habis bersyukur kepada Allah bersyukur kepada orang tua kenapa tanpa orang tua kita nggak akan lahir ke alam dunia betul apa betul betul sadar anda ibu yang mengandung saya ibu yang melahirkan saya ibu yang menyusui saya Ibu yang nyebokin saya, yang nyuapin saya, yang ngasih saya makan, yang mengajarkan bicara, mengajarkan saya tersenyum, mengajarkan melangkah, yang antar ke sekolah, yang rela berkorban segala-galanya demi saya. Jangan kacang lupa sama kulitnya. Tanpa ibu kita bukan siapa-siapa. Sampai Rasul mengatakan al ummadrosatul ula, seorang ibu pendik yang pertama, guru yang pertama bagi seorang anak. Disekolahin didikihkan sarjana Anda dapat uang Anda bekerja didikkan oleh orang tua kita ini perjuangan yang tidak terhingga yang tidak ternilai dengan uang seberapa banyak Anda mengganti dengan uang sampai kiamat tidak akan terbayarkan kita orang tua rela mengorbankan segala-galanya buat anak kita rela enggak pakai gelang rela enggak pakai cincin asal anak saya sarjana punya makanan rela kita tidak makan rela lapar yang penting anak-anak saya bisa kenyang betapa pengorbanan yang namanya orang tua pantas peribahasa mengatakan kasih sayang ibu sepanjang jalan kasih sayang anak hanya sepanjang penggalah kita walaupun anak udah pada tua udah kraja udah kerja duitnya banyak tetap ingat sama anak pulang ngaji di tanah abang dapat nasi kebun, di telepon Abdel, makan in rumah mama, ja. Emang kenapa? Mama punya berkat nasi kebuli. Pedra cuma sedus. Dia makan di restoran mewah. Di restoran mahal. Makan di depan dia ngampar. Apa dia inget amak-emaknya bapain? Belum tentu. Kita bak orang tua segala-galanya buat anak. Saking kita cinta kepada anak. Sekarang apa tugas anak? Apa dia memilih ibunya? istrinya yang ketemu setelah dia dewasa setelah sarjana setelah bekerja atau mertuanya tetap saja dalam Al-Qur'an dan perintah Rasul yang namanya anak pertama wajib bakti kepada ibunya. Wa ibudullah wa la tusyriku bihi shay'an wa Habis nyembah Allah baik sama orang tua, baik gitu loh. Anda lihat tadi Anisa 36. En daar Bani Israel 23. manier om te zeggen: Wakadoorabbuka Allah, u moet u inlaia, imaia, u moet u inlaia, u moet u inlaia, u moet u inlaia, karim. moet u inlaia, orang tua. u inlaia, u orang tua inlaia, u moet u Allah. u moet u Ridhonya Allah di atas ridha orang tua. Murkanya Allah di atas murka orang tua. Jangan menyebabkan ibu kita, orang tua kita mereteskan air mata Itu kunci neraka buat anda. Jadikan ibu anda, orang tua anda tersenyum. Senang dengan anaknya. Membuat mereka ceria. Itu adalah kuncinya surganya Allah. Suatu saat seorang laki-laki bertanya, Ya Rasulullah. Saya ini punya harta dan punya anak Bagaimana kalau orang tua saya datang Rasul mengatakan dirimu, hartamu Semuanya milik ayahmu Kalian bisa seperti ini Gara-gara kita emaknya Tanpa kita yang urusin kalian Gak bakal seperti ini Maksudnya apa hadis ini Kalau kita orang tua punya kebutuhan kepada kalian Jangan nolak Tuh rumah mama gentengnya bocor Betulin Tuh kompa rusak, beli yang To Tuh spray mama rusak, dibeliin. Mana apa yang punya die? Tuh, dari Cipadu, Del, mm -mm. banyak die? Katun Jepang. Iya. Waar is die? Waar is die? Waar is die? banyak anak, kalau Waar emaknya, kayaknya sebel, gara-gara Ha, jangan kalian jadi istri Mempengaruhi suami anda Memutuskan silaturahmi dengan ibu kandungnya Itu adalah Rakajanam. neraka jahanam. Apalagi anda Menjadikan suami anda Untuk sangat mencintai istrinya Walaupun secantik apapun istrinya Tetap saja ibunya yang bakti Tanpa ibu Kalian bukan siapa-siapa Bahkan saat ini Banyak yang namanya menantu benci Sama mertua Sepertinya jijik yang lihat mertua Lihat mertua kayak lihat mak lampir. Mikir. Laki lo anak gue. Kalian. Dapat kenikmatan dari anak gue gitulah, Dapat kesenangan dari anak gue. Dapat kebahagiaan dari anak gue. Ketentraman lahir batin anak gue. Duit dari anak gue. Mikir. Siapa yang menyebabkan laki lo begini. Gue gitulah emaknya. Mikir. Makanya Allah perintahkan bakti kepada ibu. Suatu saat Siti Aisyah bertanya ya Rasulullah. Siapa yang paling berhak Dengan seorang anak laki-laki Itu adalah orang tuanya Siapa yang berhak Dengan seorang suami Kalau dia sudah menikah Ibunya Siapa yang berhak Dengan seorang perempuan Orang tuanya Siapa yang berhak Dengan seorang istri Kalau sudah menikah Adalah suaminya Artinya Anda yariswami, suami Yang mengerti agama Walaupun sudah menikah Tetap kita wajib bakti Kepada orang tua kita Hati-hati Jangan terbawa arus globalisasi yang banyak melenceng dari aturan agama kita. Saat ini orang banyak merasa sah-sah saja bini adandan ke salon puluhan juta, mertuanya bengek kan dibawa ke dokter. Mikir tahu. Ngapain pipi apa pada licin, urusin tuh mertua. Justru rangkul mertua Anda, di situ ada tanda keberkahan. Rasul bersabda, sungguh celaka dia, sungguh celaka dia, sungguh celaka dia. Siapa? orang yang orang tuanya masih hidup tapi dia tidak bisa masuk dalam surganya Allah. Kenapa? Tidak ada bakti sama orang tua. Bersyukur Anda ketika orang tua masih hidup. Sekarang Anda bakti sama mereka, jangan menyebabkan tetesan air mata jatuh dari mata mereka. Itu adalah kunci surganya Allah. Insyaallah kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah Karena kita sudah bakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita yang wahnan ala wapi wa bisaluhi in salah, Insyaallah. Amin. Ya, baik itu dia atau siapa-ma untuk tema kita di pagi hari ini antara ibu istri dan mertua seperti biasa. Setelah ini ibu-ibu yang hadir di sini boleh bertanya, disila, uh, dipersiapkan saja pertanyaannya. Namun sekarang kita harus break sebentar dan kembali lagi tentu saja tetap di Mamah dan A. Beraksi yang namanya tinggal serumah dengan mertua Anda harus tahu saya yang beradaptasi dengan suami jangan harap kurang suami saya